boleh eh besok-besok kalau ngundang tukang ojek jangan gini dong <tuk> <tuk> <tuk> Janji cari sahirup semat ning ngopo bukti kowe medhot suara mas bagus ya. aset aset bagus kan